Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah Uslu mutafdil. Isim tafdil, kata beliau di sini huwa ismun musytaqqun. Isim tafdil itu termasuk bagian dari isim mustaq. Isim yang dipecah dari lafadz fiilnya. Paham? Oh. Itu isim tafdil. Ya bagian dari isim mustaq ya. Kemarin sudah pernah saya sebutkan bentuk-bentuk dari isim mustaq itu. isim tafdil ini salah satu bagian dari isim mustaq. Ala wazni afalu, dia itu mengikuti wazan afalu. Kemudian ya ala anna shayai isim tafdil ini menunjukkan bahwasannya dua perkara kode istaroka keduanya itu telah bersyarikat bi sifat wahidatin dalam sebuah sifat. Jadi ada dua perkara, keduanya ini punya sifat yang sama. Namun, summa zada ahadu hazaini shay'aini alal akhari. Kemudian salah satu dari dua perkara ini itu lebih atas yang lainnya. Fihazi sifat, di dalam sifat ini Jadi sub tafdil itu adalah Ada dua perkara Yang keduanya itu berserikat Dalam satu sifat Sama-sama punya Sama-sama sifatnya Datang dengan satu sifat Tapi dia berbentuk dua perkara Namun Salah satu dari keduanya ini Ada yang Dilebihkan atas yang lainnya di dalam sifat yang satu tadi. Ya. Biasanya itu mufaddalnya yang dilebihkan. Ya. Kata yang pertama sesuatu yang pertama biasanya dia itu lebih daripada kata atau sesuatu yang kedua yang terletak setelah isim tafdhil. Contoh. Al-Fahadu asra'u minal asadi. Macan kumbang itu lebih cepat daripada singa. Di sini ada dua perkara dan ada satu sifat. Ada al fahdu Kemudian ada Al-Asadu. Sifatnya adalah asra'u. Sama-sama punya sifat cepat. Namun nanti... Salah satu dari keduanya ini ada yang lebih daripada yang lainnya dari sisi cepatnya. Fal ma'na huna, maka maknanya di sini annal fahda sesungguhnya macan kumbang wal asada dan singa ishtaraka fi sifatis Keduanya itu bersyarikat, bersekutu di dalam sifat cepat. Ya macan kumbangnya cepat, singa juga cepat. Illa kecuali annal fahda bahwasanya macan kumbang itu qad zada anil asadi fisra'a. Ah. Macan kumbang itu dia itu lebih daripada singa dalam sisi kecepatannya. Ya, dari sisi kecepatannya macan kumbang itu zada bertambah atau lebih ya daripada singa Ah inilah isim tafdhil ya Mislu Khalidun atwalu min Contoh yang lainnya Khalid lebih tinggi daripada Tariq. Fa Khalidun ishtaraka ma'a Tariqin Ya, maka Khalid dia itu bersukutu bersama Tariq dalam sifat tinggi. Ghayra anna Khalidan kecuali bahwasanya Khalid Zadaan an Tariqin fi Kecuali Khalid bahwasanya Khalid dia itu lebih daripada taurik dari sisi sifat tinggi ini itu fungsinya isim isim tafdhil Sekarang kita lihat Waznu is, ismi tafdili Wazan dari isim tafdil Waznu ismi tafdili, wazan dari isim tafdil, minal muzakkari huwa. Apabila dibuat dari isim muzakkar maka wazannya adalah af'alu. Wa minal muannasi, adan apabila dibuat dari isim muannas, maka dia itu adalah fu'la. Itu wazan isim tafdil. Ya, kalau muzakkar mau dibuat isim tafdil, af'alu. Kalau muannas, mau dibuat isim tafdil, itu adalah fu'la. Ya. Itu lafadz dari atau wazan dari isim tafdhil. Seperti akbaru kubra, asgharu sugra, adana dunya, a'zamu uzma, asma sumya, afdalu fudla, a'la ulya, ahsanu husna, wahadzza. Dan begitu seterusnya. Anda selesaikan dulu baca ini, nanti Anda tambahkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan isim tafdil di sini. Kemudian, uslubu tafdil yutakawanumin. Uslub isim tafdil itu disusun dari yang pertama, al-mufadzalu. Ada namanya mufadzal, isim yang dilebihkan. Ya, Yang diutamakan Yang kedua Ismut tafzil Susunannya harus ada isim tafzil Yang ketiga Al-mufadzolu alaihi Yang di Afdolkan atau yang Diutamakan atas dirinya Jadi Dalam uslub isim tafzil Itu harus ada tiga ini ada al mufaddalu ada ismu tafdil, ada al mufaddalu alaihi. Contoh, Zuhairun asra'u min Ismailah. Zuhair itu lebih cepat daripada Ismail. al mufaddalu huwa Zuhairun. Yang mufadzalnya di sini adalah Zuhair. Isim tafdilnya huwa asra'u. Kemudian, al-mufadzalu alaihnya adalah Ismail. Jadi, kalau kita belajar tentang usulub tafdir, maka tiga perkara ini harus ada. Ada mufadzalnya, ada isim tafdirnya, kemudian ada mufadzal alaihnya. Ketiga-tiganya harus terpenuhi. Sekarang perhatikan Syarat membuat isim tafdil ditulis Jadi tidak semua nanti Sebuah isim bisa kita buat menjadi isim tafdil Harus terpenuhi syarat-syarat di dalamnya Syarat pada isim tafdil itu seperti syarat pada si Sigo ta'ajub Pada fi'il ta'ajub ya. Syarat pada isim tafdil Itu seperti syarat yang ada pada fi'il ta'ajub Artinya apa? Harus fi'il yang tiga huruf Berarti jadi harus dibuat dari kata yang tiga huruf Kemudian dia itu harus tam Tidak boleh dibuat dari fiil yang nakis Dia itu harus dibuat dari fiil yang tam Bukan dibuat dari fiil yang nakis Ya, Jadi syaratnya Persis dengan syarat yang kemarin kita sebutkan Jadi dilihat syaratnya seperti syarat dari fiil ta'ajub harus terpenuhi baru nanti bisa dibuat menjadi isim tafdil. itu yang pertama syaratnya sudah ya kemudian selanjutnya apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi home oh, kita punya syarat yang kemarin itu tidak diper tidak terpenuhi Maka Fi'il yang tidak terpenuhi syaratnya tadi Memakai perantara dengan isim tafdil musa'ada Kalau kemarin kan fi'il-fi'il musa'ada ya Ini isim tafdil musa'ada Kemudian setelah itu Kita datangkan Mas Dar Sori Dari fiil yang tidak terpenuhi syarat tadi Kemudian setelah itu Kita datangkan Mas Dar Sori Dari fiil yang tidak terpenuhi syarat tadi dan kedudukannya sebagai tamyiz. Ya, kedudukan dari fiil fiil eh, masdar sorry tersebut nanti itu nasab sebagai tamyiz. Selanjutnya Isim tafdil musa'ada Lafad-lafadnya sekarang ya Lafad-lafad Dari isim tafdil Musa'ada Yang pertama ditulis Aksaru Aksaru Akbaru Afdolu Ini isim Tafdil Musa Ada yang kita minta bantuan ini Aksaru Akbaru Afdolu Ajmalu Ahsanu Ajmalu Ahsanu Terus Ashaddu Dan Aula Anda ulangi Aksaru, akbaru, afdalu, ajmalu, ahsanu, ashaddu Dan Aula Tapi ini bukan pembatasan ya Anda bilang memang Ini bukan pembatasan Di antara lafad-lafad dari Isim tafdil Musa ada ini Contohnya. Istaadda. Istaadda. Ini jelas dia enggak terpenuhi syarat yang pertama. Syarat yang pertama kan 3 huruf. Dia di sini sudah 6 huruf. Syaratnya tidak terpenuhi. Istaadda. Artinya kalau ini mau kalian Buat menjadi isim tafdil Itu gak bisa Berarti kalian Harus meminta bantuan dari Isim tafdil musa'ada Ista'ada Yasta'iddu isti'ada Dan persiapan Berarti kalau kita ingin Membandingkan dua kata dengan satu sifat Muhammad dan Khalid. Kita ingin mengatakan Muhammad itu persiapannya lebih banyak daripada Khalid. Di sini nanti kalian enggak bisa mengatakan Muhammadun astaddu misalkan, misalkan seperti itu kataan afalu, enggak bisa. Berarti harus meminta bantuan dari afalul musaada, berarti menjadi Muhammadun Aksaru istiqda dan min Khalidin. Kita ambil aksarunya tadi ya. Muhammadun aksaru istiqda dan min Khalidin. jelas. Ditdadan adalah masdar sharih dari istadda yastaddu istidadan. Jadi kita datangkan masdar sharih setelah isim tafdhil musa adanya, dia nanti i'rabnya nasab sebagai Tamiz Apa? Dia itu nanti irabnya nasab sebagai Tamil. Jadi di situ ada dua kata yang memiliki satu sifat Muhammadun sama Khalidun. Sifatnya adalah istidad. Namun ini tidak bisa diperantarai langsung, tidak bisa dilakukan langsung. Kenapa? Karena syarat yang pertama harus dari fiil yang tiga huruf itu tidak terpenuhi dia enam huruf. Maka kalau begitu, kita meminta bantuan pada isim tafdil Musa adanya. Muhammadun aksaru isti'adadan min khalidin. Berikutnya adalah keadaan-keadaan isim tafdil. Kita mau membahas keadaan dari isim tafbil itu Keadaan yang pertama Isim tafdil Kosong dari alif lam Artinya isim tafdil tidak bersambung Dengan alif lam Itu keadaan yang pertama Dan tidak mudof Kepada isim nakiroh Maksudnya ya Isim anak Ingat ya, anak cerita isim tafdil ya Bukan al-mufaddal Bukan mufaddal alaih Kan ada tiga ya Ada mufaddal, ada isim tafdil Ada mufaddal alaih nah, Di sini kita bahas tentang Keadaan isim tafdil Yang pertama isim tafdil itu Tidak memakai alif lam Bukan al-afdalu Bukan al-akbaru Bukan itu Kemudian Dia itu tidak mudof kepada isim nakiroh Setelahnya itu bukan mudof kepada isim nakiroh Bukan mudof-mudof ilai dengan isim setelah setelahnya Keadaan yang pertama ini ditulis Selanjutnya hukumnya Dia mufrad muzakkar. Isim tafdilnya mufrad muzakkar dan muf, mufadzol alaihnya dimajarukan dengan min. Hukumnya mufrad muzakkar isim tafdilnya itu mufrad lafaznya mufrad jenisnya muzakkar berarti ikut wazan af'alu paham kemudian mufaddal alainya al mufaddal alainya berarti kata yang terletak setelahnya itu dijerkan dengan huruf jar min ya dijerkan dengan huruf jar min Contohnya Muhammadun akbaru min akhihi Muhammadun akbaru min akhihi. Syahidnya lihat akbaru tidak memakai alif lam, bukan al-akbaru. Kemudian tidak mudof kepada isim nakirah setelahnya. Setelahnya tidak ada isim nakirah. Hukumnya isim tafdil di sini harus mufrad akbaru, harus mu karena bukan mengikuti wazan. Faklah, Paham ya? Bukan kubro, tapi akbaru, afalu. Terus al muftadul alaihnya, yang terletak setelahnya itu selalu dimajarukan memakai min, min ahihi. tergambar keadaan yang pertama ya. Kalau isim tafdil tidak memakai alif lam dan tidak mudof kepada isim nakiro, isim tafdilnya mufrad, muzakkar, kemudian mufaddal aleihnya itu dimajarukan dengan min. Meskipun nanti mufaddalnya muannas, tidak ada masalah. Dia enggak harus mencocoki mufaddalnya ya. Muhammadun akbaru min akhihi. Muhammadun akbaru min akhihi. Afdalu akbaru di sini tidak harus mencocoki mufaddalnya yaitu Muhammadnya. Artinya kalau kalian ganti misalkan Hindun atau Fatimah tu akbaru min uhtihah. Ya. Fatimah tu akbaru. Jangan kubro. Akbaru min uhtihah. Jangan karena mufaddulnya mu'annas. Maka isim tafdilnya juga dibuat mu'annas. Enggak. Kalau syarat yang pertama, keadaannya masih keadaan yang pertama Yaitu apa? Dia tidak memakai alif lam Dan tidak idofa kepada isim nakiroh Dia tetap muzakkar, mufrod Mufaddul alihnya selalu dijerkan dengan huruf jermin Dan tidak disyaratkan mencocoki mufaddulnya dari sisi jenis di situ mau kalian membuat Muhammadun Tetap bacanya akbaru Di situ mau kalian membuat Fatimatu Tetap bacanya akbaru Tidak boleh dibuat kubro Jelas? Keadaan yang kedua Keadaan yang kedua Isim tafdilnya itu berbentuk isim nakiro yang mudof kepada isim nakiro. Ya. Isim tafdilnya berbentuk isim nakiro, artinya tidak memakai alif lam. Ya. Kemudian dia mudof, dia idofa kepada isim setelahnya yang isim nakiro. Sekarang hukumnya Kalau isim tafdil Berada pada keadaan yang kedua ini Hukumnya Wajib dimufrotkan Dan dimuzakarkan wajib dimufrokan dan dimuzakarkan dan tidak disyaratkan mencocoki muftdolnya dari tidak disyaratkan mencocoki mufa, uh, mencocoki jenis kepada mufaddalnya Dan isim nakirah yang sebagai mudhof ilai isim nakirah yang kedudukannya sebagai mudhofun ilai harus mencocoki mufaddalnya Ana bilang mufaddal ya Sekarang kita lihat contoh al kitabu afdhalus shodiqin ya yeah. Alkitabu Afdollu Sodikin Sodikin Itu isim nakiroh yang sebagai mudaf ilainya Dan dia juga lah Yang nanti dikatakan sebagai mufaddul alainya. Paham? Permasalahan pertama, yang kedua ini Dia itu Isim tafdilnya Mudaf kepada isim nakiroh Dia isim nakiroh mudaf kepada isim nakiroh Afdollu nakiroh nakirah. Shodiqin mudof ilainya berbentuk isim nakirah. Sudah jelas itu keadaan yang kedua ya. Hukumnya isim tafdhil itu tetap mufrad dan muzakkar afdalu mufrad bukan afdolani. Paham? Kemudian tetap muzakkar bukan fudla. Tapi afdalu ikut wazan af'alu. Dan tidak disyaratkan isim tafdil ini mencocoki mufaddulnya dari sisi jenis. Tidak syarat. Di sini saling mencocoki ya. al Alkitabu, mufaddulnya, muzakar, abdalu, muzakar. Tapi enggak syarat. Bisa jadi nanti kita ganti yang lain. Paham? Namun yang harus mencocoki... Ya, eh, isim nakiro yang mudof ilahi itu disyaratkan harus mencocoki mufaddulnya alkitabu afdalu sodikin, sodikin sebagai isim nakiro yang sebagai mudof ilahi muzakar, alkitabu juga harus muzakar tapi kalau afdalu tidak harus di disitu alkitabu atau alkissotu, dia tetap afdalu bacanya Contoh yang kedua tulis. Al-qisatu afdalu wasilatin. Ya? Al-qisatu afdalu wasilatin. Permasalahannya sekarang kita lihat, afdolu dia adalah isim nakiro, ya afdolu adalah isim nakiro yang mudof kepada isim nakiro wasi Latin isim nakiro sebagai mudof nilai hukumnya maka hukumnya adalah isim tafdil tadi tetap mufrad muzakkar bacanya tetap afdalu bukan fudla dan tetap mufrad bukan afdalanih paham dan tidak disyaratkan dia mencocoki mufaddalnya mufaddalnya al kisotu muannas Afdolunya tetap muzakkar namun mudhofun ilaihnya yang berbentuk isim nakirah tadi Wajib bersesuaian dengan muftolnya dari sisi jenisnya atau dari sisi bilangannya. Alkisso tuh mufrad muannas wasi Latin mufrad muannas terpenuhi kedua syaratnya. Bahas maksudnya. Berikutnya, contohnya ini contoh lagi ya biar nambah pemahaman. Al-kitabani afdalu shodiqaini. Ya. Al-kitabani afdalu shodiqaini. Contoh berikutnya lagi. Al-qishdatu -kisota, al-qissatani. Af dulu fil maktabati Al kis so ta fil maktabati dulu Kita lihat contoh tadi ya al kitabani af dulu sodiko isim taufil nakiro. Mudhof kepada isi mukhiro, hukumnya dia tetap mufrad muzakkar, terserah mufadzolnya mufrad, mufadzolnya musanna tidak ada masalah sama dia, dia tetap mufrad muzakkar dan tidak wajib mencocoki mufadzolnya, mufadzolnya muzakkar dia tetap muzakkar, mufadzolnya muannas dia tetap muzakkar, yang wajib mencocoki adalah isi mukhiro yang menjadi mudhof ilahinya, faham? Alkitabani, muzakar, musanna, sodiko ini muzakar, musanna, wajib saling mencocoki. Atau pada contoh yang kedua tadi, al kisotani, afdolokis sotai ini maktabati. Dua kisah itu adalah sebaik-baik kisah yang ada di perpustakaan. Paham? Nah, di sini lihat al kisotani, musanna, musanna. Mu'annas Ya Musanna Bilangannya dua Mu'annas Jenisnya Mu'annas Afdol tetap Muzakar Mu'frad, Tidak ada permasalahan di situ Kemudian Kisota ini Musanna Mu'annas Mencocoki Mufadol Mufadolnya ketiga. Keadaan yang ketiga dari isim tafdhil dimakrifatkan menggunakan alif lam. Berarti nanti isim tafdhilnya tuh memakai alif lam, al afdalu, al akbaru, al aksaru memakai alif lam. Hukumnya Hukumnya isim tafdhil tersebut wajib mencocoki mufaddalnya. Ya. Hukumnya isim tafdilnya wajib mencocoki mufaddalnya. Contohnya Asadiku huwal afdalu. Asadiku huwal afdalu. Kemudian as-sadiqatu hiyal fudla. As-sadiqatu hiyal fudla. Contoh ini sudah jelas tergambar ya. Al-afdalu memakai alif lam dia wajib mencocoki mufaddalnya. Mufaddalnya di situ adalah as-sadiq sama as-sadiqatu. Ya, as-sadiqu mufrad muzakkar, al-afdalu mufrad muzakkar. As-sadiqatu mufrad muannas, mu al-fudla Mufrad Mu'annas. Atau contoh. As-sadiqani huma al-afdolani. As-sadiqani huma al-afdolani. Kemudian contoh lagi. As-sadiqotani huma al-fudlayani. Atau ya. as-sadiquna humul afdoluna as-sadiqatu hunna al-fudlayatu. Biasanya muncul isim nasab setelah isim tafdil tadi sebagai tamyiz. Biasanya setelah isim tafdil yang memakai alif lam itu ada isim yang dibaca nasab sebagai tamiz, seperti contoh Muhammadun huwal asgoru sinan, Muhammadun huwal asgoru sinan, sinan nasab sebagai tamiz, ya al asgoru Isim tafdil, memakai alif lam. Maka dia mencocoki mufaddulnya, yaitu Muhammadun. Muhammadun muzakar mufrad. Al-Asgur muzakar mufrad. Atau contoh, At-talibat. At-talibatu hiya sugrasinnan. At-talibatu hiya sugrasinnan. Atau contoh, At-tullabu humul asogiru sinan. At-tullabu, Jamaat dari tolip, jamaat taksirnya, At-tullabu humul asogiru. Asogiru, pakai si go muntahal jumu. Sinan. Humul asogiru sinan. Biasanya ada isim nasab sebagai tamis, bisa juga tidak. Seperti tadi, contoh. As-sa'adiku walafdolu. Itu dulu ya. Ini masih ada beberapa poin lagi. Nanti di hari Rabu, insyaAllah. InsyaAllah. Ana lanjutkan. Mudah-mudahan difahami. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa